p a Dibio, selamat s siang Selamat siang Bu Komentar Ini salah satu bahwa kebijaksanaan hukum Dipolitisir ya Bu ya Jadi satu-satunya jalan, ini menurut saya、uh, Pertama minta、uh, Dari、eh, m a s a m a h konstitusi maupun dari Lembaga Bantuan Hukum Indonesia itu Mengenai masalah、uh, Siapa yang ahli dalam perundang-undangan Misalnya teori Dipegang oleh KAI Tapi pelaksanaan dipegang oleh Peradi, jadi dua-duanya masih ...diakui sebagai lembaga yang sah, jadi nggak hanya satu aja gitu. Kalau satu aja, nanti akan terjadi begitu, kenapa saya nggak diakui? Nah, mungkin、uh, lebih baik dicocok,、uh, dicocokkan kembali, mungkin perati ini lebih cocok ke aplikasi. Nah yang satunya KAI ini mungkin、uh, lebih cocok kepada teori PC, mengenai masalah perundang-undangan dan sebagainya. Jadi kedua-duanya itu disatukan dalam h impunan akurkan Indonesia. Jadi ada perati, ada k a i Itu lebih baik daripada mereka gontok-gontokkan. Terima u t kasih. Baik, terima kasih Pak d i b i o Selamat siang Pak g i l b e r t Iya, selamat siang Pak. s i l a k a n Pak. Iya, kalau bentrok seperti ini ya, advokat bentrok, jadi orang yang tidak mengerti hukum akan ber... mengambil satu kesimpulan ya, b a p a k mereka saja yang mengerti hukum saja bentrok ya, saling pukul, saling tinju ya, Jadi seperti yang tidak mengenal hukum ya Jadi saya bilang ini sangat memalukan Harusnya mereka memberikan contoh Bukan dengan memberikan Apa ya、uh, Cara yang k o b o i k o b o y a n Itu ya Saling tinju, saling apa gitu Ini sebenarnya akas permasalahan ini kan bisa dicari ini. Kenapa bisa begini Ya kan Nah、uh, Ini kan k e m u a n n y a Dari kepemimpinannya juga Lemah kepemimpinan Ya kan Undang-undangnya juga lemah, low enforcementnya lemah, semuanya lemah kan? Jadi timbul seperti begini dualisme atau tiga lisme, empat lisme gitu ratusan orang membuat apa namanya organisasi lah, apalah begitulah segala macam lah. Kenapa? Karena ketidakpuasan dan undang-undang yang ambruladul itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Gilbert, Pak Tony silakan. Ya, selamat siang. Ya, s i a p <tuh> Ini bukti.、Ah. Profesionalisme itu tidak selalu profesional Mereka yang mengaku dirinya lawyer Mereka yang mengaku untuk diakui sebagai advokat Ini mestinya paham betul bahwa Kan ada lembaga yang lebih berwenang mengatur itu Dan pemerintah mesti m e n g Undang-undangnya harus jelas Jadi ini cerminan bahwa profesionalisme di kita itu sangat buruk Kalau kita komparasi a t a u kita bandingkan dengan ID Kita akan dokter Indonesia Contoh ini i n i suatu institusi yang cukup establis. Nah, itu mungkin p e n a p a saya. Ya, terima kasih Pak t o n y Selamat sore Pak Amin. Selamat sore. Ya, m e n u r u pendapat saya,、uh, apa yang dilakukan MA itu benar ya. Kita bisa bayangkan n g a k s e o r a advokat itu tidak terkendali. Mereka bisa lakukan apa aja dan kita nggak bisa kontrol. Jadi、uh, apa yang dilakukan MA、uh, terhadap para di itu adalah untuk mengendalikan advokat-advokat yang nakal gitu. Terima kasih. Oke.、Okay. Selamat sore Pak Yusuf, Pak Yusuf. Ya, silahkan.、Uh, saya kira benar ya bahwa memang、uh, MA ini salah k a p a h saya kira karena buat kita masyarakat umum sebagai user d a d a saat ini、uh, yang penting ya buat kita Ford c l a b itu for, ada sebanyak-banyaknya dilambangkan terumah. Karena bagaimanapun sebenarnya advokat ini ujung-ujungnya ke duit juga Biasalah namanya hukumkan d i p e r d e t a n k a n d e g a r a ini Siapa yang bisa, bisa balik y a r m e l a l d i akan a menang gitu Jadi kalau misalnya bahwa ada banyak advokat, ada banyak asosiasi advokat Banyak advokat dikeluarkan, buat masyarakat sih lebih mudah gitu Karena ujung-ujungnya duit juga Ya kan? Terima kasih Oke,、okay, Pak John selamat sore Halo Silahkan Pak John Selamat sore s i l a k a n Kalau yang namanya advokat Yang termasuk dalam kategori、uh, Salah satu unsur Penegak hukum di Indonesia aja Pada bentrok Terus gimana jadinya negara ini Yang katanya advokat Membela keadilan, membela kebenaran Mereka sendiri saling bentrok, saling memperebutkan p e a r kekuasaan Jadi kalau menurut saya memang benar Seharusnya ada satu a j a Terserah mau peragi, terserah mau KAI Yang penting yang terbaik aja semuanya. Thank you. Oke.、Okay. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore. Ya, silakan Pak. Ya saya mau kasih k o m e n Bu. Halo? Ya silakan Pak. Ah iya, menurut saya betul. Tindakan pemerintah hanya mengakui satu satu organisasi, satu, satu ini aja, satu a、uh, satu induk asosiasi. Karena ini kan masalah legitimasi. Dan juga kita tahu. はい。Nah,